Quan Ba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Alviana Candra Jangan lupa klik like, subscribe and share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum.